tangannya kita goyang lagi ya, Selamat aja buat yang suka baju langit, kita ngomong-ngomong tangan bareng-bareng yuk, kita nyanyi bareng lagi ya.